Halo hai semuanya. Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu yang gemar sekali berdiskusi di telinga kamu dari pagar kehidupan. Saya sudah senang sekali di hari ini seperti biasa karena saya ingin menemani kamu, menemani kamu di telinga kamu, di jiwa kamu dengan insyaallah ya semacam diskusi-diskusi yang bisa membuka cakrawala pikiran kamu. Kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi atau mungkin sebuah ilmu yang cukup lucu. Kenapa saya bilang cukup lucu? Karena ini seringkali kamu alami, tapi karena seringkali kamu alami, kamu tidak sadar bahwa ini sebenarnya sumber masalah kamu yang bisa jadi merusak hari kamu ketika kamu menjalani hari sehari-hari. Hal apa itu, Mas Bro? Kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya secara pribadi bisa mengendalikan pikiran ketika ada cobaan-cobaan yang membuat kita menjadi ingin emosi Ketika kita menjalani hidup sehari-hari Contoh kasusnya begini Pernah gak sih kamu lagi jalan di jalan Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan Ada gitu orang yang ngeselin Tiba-tiba entah dia naik motor nyalip kamu Tiba-tiba entah dia naik mobil mungkin Bikin baju kamu jadi basah Gara-gara dia gak tahu diri nyetir mobilnya Atau mungkin kamu yang pejalan kaki Pernah gak sih kamu lagi jalan Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan Ada aja gitu orang nabrak kamu Sampai akhirnya kamu emosi Pernah enggak kamu mengalami sebuah keadaan di mana kamu enggak mau enggak mau jadi marah karena menghadapi mohon maaf orang bodoh dalam tanda kutip yang melakukan hal-hal konyol yang membuat kamu marah. Kamu pernah? Kalau kamu pernah, kamu sama seperti saya. Saya pernah teman-teman, saya lagi enak-enak naik mobil, tiba-tiba enggak ada angin enggak ada hujan ada motor nyalip dari kanan. Bes. Nah, biasanya kalau kita enggak tahu ilmunya, kita akan menjadi orang yang ahli bersumpah serapah. Kamu akan langsung mengatakan, dasar lu muka tempayan, dasar lu muka penggorengan lu, dasar lu anak biadab, wih sedep banget kata-katanya. Semua sumpah serapah ketika kita kesel sama perilaku konyol orang lain, pasti tiba-tiba mengalir dari mulut kita. Betul apa enggak? Nah, celakanya teman-teman, apapun yang kamu katakan dalam bentuk hal-hal negatif, itu bagaikan sebuah racun bagi diri kamu sendiri. Apapun yang kamu katakan dalam bentuk kemarahan kepada orang lain, yang kebakaran pertama kali itu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Ingat, apapun yang kamu lakukan, itu ibarat kamu menanam benih. Kalau kamu bersumpah serapah dengan sumpah serapah yang saya contohkan tadi, kamu ibarat kata menanam benih bunga bangkai yang ketika tumbuh baunya auzubillah yang membuat nasib kamu pun menjadi buruk. Nah terus gimana mas bro tekniknya supaya kita kalau menghadapi hal-hal yang aneh biin konyol Kita bisa jadi orang yang tidak terlalu gampang marah Caranya adalah simple Saya akan mengajarkan kepada kamu sebuah teknik sederhana Gimana caranya kamu bisa mengendalikan diri supaya kamu tidak lagi gampang membenci orang lain Betul, tidak gampang membenci orang lain Caranya adalah dengan menggunakan dua kata mas Dua kata mas itu adalah kata kenapa dan karena Sekali lagi, dua kata emas itu adalah kata kenapa dan kata karena Jadi gini, anggap saja ceritanya kamu sekarang lagi di jalan raya Kamu sedang naik motor, sedang naik mobil, atau mungkin sedang jalan kaki Tiba-tiba di tengah jalan raya ada orang nyalip kamu Sampai kamu akhirnya pun secara spontan marah Nah, tahu gak teman-teman? Kamu menjadi marah karena kamu salah memberikan jawaban Dari pertanyaan kenapa dan karena tadi Contohnya gini ada orang tiba-tiba nyalip kamu naik motor padahal kamu lagi gak ada di posisi yang salah. Kamu menjadi marah karena ketika kamu mengatakan kenapa dia nyalip gue, otak kamu akan mengatakan karena dia bodoh. Karena otak kamu mengatakan jawaban dia nyalip lu karena dia bodoh, lu jadi marah. Iya kan? Ada lagi, orang lagi jalan Tiba-tiba kamu lagi jalan, gak tahu apa-apa Ditabrak sama orang, sampai baju kamu kotor Kamu jadi marah sama tuh orang Karena di otak kamu, ketika kamu Mengatakan, kenapa dia nabrak gue Otak kamu langsung mengatakan, karena dia Sengaja nabrak lu, karena dia iseng nabrak lu Karena hasil jawaban kamu Dari pertanyaan, kenapa dia nabrak lu Itu salah, akhirnya kamu jadi Emosi Nah, yang perlu kamu lakukan di sini adalah berikan jawaban yang membuat kamu jadi tidak marah ketika otak kamu bertanya, kenapa ya dia melakukan itu? Contohnya gini, anggap saja kamu lagi nyetir mobil. Kamu lagi nyetir mobil, ada motor nyalip dari sebelah kanan. bus. Secara logika, kamu harusnya marah. Karena itu bukan salah kamu. Tapi coba deh, sekali-sekali aja, kamu katakan di otak, Oke, okay, dia nyalip motor gue, jangan-jangan karena dia pengen nyusulin istrinya yang sedang sakit. Oke, okay, dia nyalip gue memang salah, tapi jangan-jangan dia nyalip gue karena dia sedang sakit diare akut, dia perutnya sakitnya bukan main, dia pengen ke WC, sehingga dia pun akhirnya nyalip mobil gue dengan cara yang salah. Ketika kamu memberikan jawaban alasan yang tepat di otak kamu, yang membuat alasan itu membuat kamu jadi tidak marah, itu yang perlu kamu lakukan. Nah, kita kasih contoh lagi ya, biar kamu jelas. Apa nih contohnya? Misalnya kamu lagi jalan. Kamu lagi jalan enak-enak, ada orang nabrak. Jebret! Ada orang nabrak, tiba-tiba kamu marah kan? Nah, marahnya kamu itu dikarenakan di otak kamu, ketika otak kamu nanya kenapa dia nabrak, otak kamu langsung memberikan jawaban karena dia bodoh dan iseng nabrak gue. Ya jelas aja kamu jadi marah Jawaban di otak kamu ngocol kayak begitu Nyolot kayak begitu Ganti dong di otak kamu dengan jawaban Dia nabrak gue karena mungkin dia banyak pikiran Mungkin dia banyak hutang Gue beruntungnya gak ada hutang kayak dia Karena dia banyak pikiran banyak hutang Bisa jadi dia juga mikirin ibunya yang lagi sakit Ah kasihan ah gue gak jadi marah Ketika kamu bisa memberikan alasan karena yang tepat Kamu tidak akan menjadi orang yang marah Nah gini, sebenarnya kisah ini terinspirasi oleh kisah teman saya. Jadi teman saya lagi naik taksi nih. Tiba-tiba lagi naik taksi, taksinya itu mau marah karena taksinya itu diserobot sama sebuah motor. Ketika motor itu menyalip taksi yang dikemudikan oleh supir taksi, supir taksi itu secara spontan marah. Tapi tiba-tiba teman-teman saya berkata, jangan marah pak. Jangan-jangan orang yang nyali bapak tadi istrinya lagi sakit sekarat Tadinya supir taksi yang sudah menggebu-gebu pengen marah Dia nggak jadi marah karena dia bisa memberikan alasan yang tepat Sehingga otaknya pun jadi tidak error Nah, ngomong-ngomong soal perasaan benci Saya ingin bicarakan ini lebih dalam lagi sama kamu Kalau tadi saya memberikan contoh hal-hal sepele Hal-hal ringan yang sering terjadi di jalan Sekarang saya ingin membicarakan hal yang lebih dalam lagi Saya tanya dulu sama kamu Apakah kamu saat ini belum bisa memaafkan orang lain Atau mungkin lebih tepatnya Apakah kamu saat ini Sedang dalam sebuah kondisi yang dimana hati kamu penuh dengan kebencian Yang membuat kamu menjadi tidak nyaman Apakah kamu mengalami itu? Kalau kamu mengalami kebencian Sekarang saya akan mengajak kamu untuk berpikir lebih dalam lagi Supaya kamu mengerti bahwa ternyata Perasaan benci itu adalah ilusi saya termasuk orang yang dulu, teman-teman, dianggap orang lain sebagai orang yang sombong. Benar, orang yang ada di telinga kamu ini dulu, sebelum saya membuat pagar kehidupan jauh ya, lima tahun yang lalu, saya dianggap sebagai orang yang sombong. Padahal, kalau orang-orang yang sudah dekat dengan saya, mereka akan tahu betul bahwa si Aryan Surya ini bukan sama sekali orang yang sombong. Nah, orang yang menganggap saya sombong, secara tidak langsung mereka membenci saya, kan? Padahal, kalau mereka bisa mengenal saya lebih dalam... ...perasaan mereka benci kepada saya itu bisa hilang... ...karena mereka mengenal saya... ...oh, ternyata Aryan tidak sombong seperti yang saya pikir. Nah, kamu tahu atau enggak... ...perasaan benci kamu itu seperti itu loh. Maksudnya gimana, Mas Bro? Kamu jadi benci sama orang lain... ...karena kamu belum tahu betul... ...kenapa dia bisa melakukan hal-hal... ...yang membuat kamu benci sama dia. Karena kebanyakan... Kamu membenci orang lain karena kamu belum melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas Betul, belum melihat segala sesuatunya lebih jelas Sama seperti kisah saya tadi Orang menganggap saya sombong karena mereka belum mengenal saya Kalau mereka sudah mengenal saya lebih dekat Mereka akan merasa bahwa dia bukan orang yang sombong Nah, kamu percaya atau enggak Perasaan benci kamu ini 90% pasti salah paham Mau bukti? Oke, sekarang kita bedah anggap saja sekarang kamu punya mohon maaf suami yang kebangetan cueknya anggap aja begitu kamu benci sama suami kamu betul kamu benci sama suami kamu itu normal nah sekarang kamu tahu nggak kenapa kok bisa ya suami kamu itu melakukan hal-hal yang membuat kamu jadi nggak bisa nyaman gitu dengan perbuatan dia kamu tahu alasannya kenapa kamu pasti akan menaruh di otak karena dia gak sayang sama gue Karena dia punya simpenan Karena dia kebangetan Kalau jawaban kamu seperti itu di otak Kamu akan benci terus sama orang lain Nah pertanyaannya Tahu dari mana jawaban di otak kamu itu benar Karena pada kenyataannya Kalau kita telah ah lebih dalam Bisa jadi emosi kita meredah Contohnya begini Suami kamu bisa jadi Menyakiti kamu Karena dia sendiri pun hatinya penuh dengan luka Bisa jadi dia punya masa lalu disakiti sama orang tuanya Karena dia punya masa lalu disakiti sama orang tuanya Perasaan sakit dalam hatinya itu membuat dia berperilaku aneh Salah satu perilaku anehnya adalah menyakiti kamu Nah sekarang bayangkan Ketika kamu tahu bahwa suami kamu pernah disakiti oleh orang tuanya Sehingga ada luka batin dalam hatinya yang belum sembuh sampai saat ini Apakah kamu masih mau membenci dia? Pasti perasaan kamu yang tadinya benci jadi mulai reda, jadi mulai reda, jadi mulai reda. Kenapa bisa begitu? Karena kamu bisa memberikan alasan yang jelas kenapa orang itu akhirnya bisa menyakiti kamu. Begitu juga dengan kamu yang punya mantan. Banyak orang susah move on gara-gara mantan. Kamu jadi susah move on gara-gara mantan kamu Bukan karena mantan kamu salahnya luar biasa hebat Tapi karena kamu belum bisa memberikan alasan yang tepat Kenapa sih mantan gue kok bisa menyedihkan seperti itu perilakunya sama gue Coba Sekarang kamu belajar untuk menganalisa Memberikan sebuah alasan yang jelas Yang membuat kamu menjadi bisa memaafkan dia Contohnya begini Faktanya teman-teman Orang yang suka selingkuh adalah orang yang mohon maaf keluarganya tidak bahagia. Karena keluarganya dia tidak bahagia, hatinya sakit terus, pikirannya sakit terus, akhirnya pun dia jadi lebih gampang berselingkuh dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nah sekarang bayangkan, bayangkan mantan kamu yang mungkin menyelingkuhi kamu, yang menyakiti kamu. Bayangkan juga seandainya kamu ada di posisi dia di mana kamu punya keluarga yang mungkin menyakiti kamu yang membuat kamu menjadi tidak nyaman Pertanyaannya dibalik kalau kamu di posisi suami kamu atau mantan kamu Apakah kamu bisa berperilaku lebih baik daripada dia saat ini Jawabannya belum tentu karena belum tentu jangan menghakimi orang dengan penghakiman yang berat karena belum tentu kalau kita di posisi dia kita bisa menjadi lebih baik daripada dia oleh karena itu mulai saat ini ketika kamu membenci orang lain coba posisikan diri kamu persis berada di posisi yang sama seperti dia orang yang kamu benci tanyakan bisakah kamu menjadi orang yang lebih baik daripada dia kebanyakan sebagian besar akan mengatakan belum tentu mas bro nah itu alasannya kenapa kamu tidak boleh membenci orang lain Dan itu juga alasannya Kenapa rasa benci itu ilusi Karena itu Jangan membenci orang lain Nah mungkin bagi kamu semua Yang sekarang udah mulai menganggukkan kepala Kamu harus benar-benar bersyukur Karena tidak semua orang Punya pola pikir seperti yang saya katakan Seperti ini Banyak orang mengatakan bahwa Ih dia sombong Ih dia pemakai narkoba Ih, dia pemabuk. Padahal belum tentu kalau orang yang ngeledekin ini di posisi yang pemabuk atau pemakaian argobat tadi, dia bisa lebih baik dari orang yang diledek tadi. Belum tentu. Bisa jadi kalau dia ngeledekin orang gampang. Tapi kalau dia ditempatkan di posisi orang yang diledek tadi, belum tentu kelakuan dia lebih baik. Belum tentu. Nah sekarang, saya minta tolong prakteknya begini. Kamu pikirkan siapapun yang kamu benci saat ini, pikirkan siapapun yang membuat kamu sakit hati saat ini, pikirkan dia Nah ketika kamu pikirkan dia, kamu rasakan, bisa gak ya kalau gue di posisi dia saat ini, gue bisa gak berperilaku lebih baik daripada dia? Kamu bayangin aja, kamu mungkin di posisi dia, keluarganya seperti apa, histori kehidupan, latar belakangnya gimana, kamu bayangin. Kalau kamu berada di posisi yang persis seperti dia, bisa gak kamu jadi lebih baik daripada dia? Kalau kamu jujur jawabannya sama seperti saya, kamu akan mengatakan, sebenarnya belum tentu sih mas bro. Nah, kalau memang belum tentu, maafkanlah dia. Karena dia menjadi seperti itu bukan karena keinginan dia, tapi karena memang keadaan alam yang membuat dia seperti itu Dia sedang mengalami sebuah proses dalam kehidupan yang membentuk dia di kemudian hari Maafkan dia Nah sekarang, mulai detik ini, selepas kamu mendengarkan audio atau video ini, saya tidak mau lagi kamu menjadi orang yang pemarah apalagi mendendam Setiap kali kamu mau marah, tolong berikan alasan yang membuat pikiran kamu jadi tenang... ...sehingga kamu yang tadinya mau marah, jadi tidak marah. Berikan alasan-alasan yang mendamaikan hati kamu... ...sehingga ketika kamu pengen marah, kamu jadi gak pengen marah, malah jadi ibah. Malah jadi kamu ujung-ujungnya mendoakan orang yang tadinya kamu pengen marahin, malah kamu doain. Dan hal itu bisa terjadi kalau kamu bisa memposisikan diri jadi dia... Posisikan diri jadi dia, maka pikiran kamu pun akan berbeda. Lakukan itu dan lihat hasilnya. Tebarkan cinta kasih di mana-mana, karena cinta kasih adalah bahan bakar kehidupan yang bisa membuat kehidupan kamu dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.